Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula, wa quwwata illa billahil al alihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan yang menciptakan yang mengurus yang menggenggam yang menguasai segala galanya segala puji bagi Allah yang menciptakan hukum-hukumnya yang pasti sempurna kebaikannya juga segala puji bagi Allah yang menciptakan balasan bagi orang yang berbuat kemungkaran dan pasti semua hukumnya terpuji tidak ada yang kurang tidak ada yang salah tidak ada yang cacat tidak ada yang meleset tidak ada yang tertukar semua perbuatan Allah maha terpuji pemirsa yang budiman kita kaji kali ini adalah Alhamid Allah yang maha terpuji kita simak surat Fatir ayat 15 dan al-hajj ayat 24 silakan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul Hamid wahai manusia kamulah yang berkehendak kepada Allah dan dialah yang maha kaya tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji bismillahirrahmanirrahim wahudu ila al-tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji Surat Luqman ayat 12 silakan dibacakan. Wa man yashkur fa inna ma yashkurun nafsihi wa man kasara Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tidak bersyukur maka fa fa'innallaha ghaniyun hamid Allah maha kaya lagi maha terpuji ada satu ayat sebetulnya ada 17 ayat yang mengungkap tentang alhamid ini tiga diantaranya tadi satu lagi dalam surat al-baqarah 267 Wa'alamu anna allaha ghaniyun hamid Maka ketahui dan ketahuilah Allah maha kaya lagi maha terpuji Jadi bagi orang yang semakin kenal kepada Allah Dia semakin sulit untuk sengsara Karena berburuk sangka kepada Allah jadi orang-orang yang kenal Allah Maha terpuji apapun terpuji Allah menciptakan sesuatu semuanya bagus semuanya tidak ada yang gagal kalau kita mendengar ada orang cacat itu hanya karena keterbatasan pemahaman kita tidak ada yang cacat tidak ada yang gagal tidak ada yang kurang penciptaan apapun langit bumi gunung pohon Manusia, binatang, kuman, bakteri Sampai ke hal yang paling kecil Semuanya adalah perbuatan Allah yang maha terpuji Yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun Siapa yang bisa bikin kuman Siapa yang bisa bikin virus Tapi itu ada orang cacat Tidak ada yang cacat dalam pandangan Allah Yang cacat itu orang yang tidak beriman saja Cacat hatinya tidak ada kaki Tidak ada mata Atau sakit Atau badannya Seperti yang dianggap cacat Itu adalah kesempurnaan perencanaan perbuatan Allah Pasti ada hikmahnya Pasti ada sesuatu yang besar Di balik semua itu Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang Cacat, kurang, salah Ataupun tertukar Tidak ada Allah maha terpuji Di dalam segala penciptaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Abdullah doa Alhamdulillah Doa yang paling Afdol adalah Alhamdulillah Jadi orang yang senang memuji Allah Ala kulli hal Dalam segala keadaan Kenapa? Karena segala keadaan Yang Allah tetapkan Pasti ada kebaikannya jadi sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah ada suatu karunia yang tidak bisa diperoleh dengan sehat, tapi bisa diperoleh dengan sakit. Contoh sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa, bagai gugurnya daun-daun. Allah tahu ini hamba ingin Allah bersihkan, tapi istighfarnya kurang bagus sholatnya kurang khusyuk, tahajudnya jarang, sodakonya sedikit, tapi Allah ingin mengampuni dosa, kasih sakit. Selama sakit, diarido, gugur dosanya. Dengan sakit, kita akan tahu nikmat sehat. Dengan sakit, kita akan tahu siapa orang yang merawat kita dengan tulus yang nengok yang ngedoakan dengan sakit kita bagi-bagi rezeki ke apotek ke dokter dengan sakit kita jadi tahu ilmu tentang kesehatan banyak karunia Allah yang disimpan pada waktu kita sakit oleh karena itu kalau episode sakit datang Alhamdulillah bukan mensyukuri sakitnya tapi mensyukuri perbuatan Allah tuh pasti banyak hikmahnya nanti kalau kita sakit Alhamdulillah ditambah dong sakitnya Oh Allah maha baik ya justru rasa syukur kita kepada Allah dengan berbaik sangka itulah yang akan menambah nikmat mungkin badan sakit tapi iman meningkat dipuji Alhamdulillah dicaci Alhamdulillah, Alhamdulillah. kenapa dicaci Alhamdulillah dipuji berarti Allah menutupi aib dosa kejelekan kita sehingga orang memuji kita dicaci kenapa Alhamdulillah karena Allah memberitahu kita betapa penghinaan orang kepada kita lebih remeh dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya benar dengan dicaci kita punya kesempatan untuk memaafkan dengan dicaci dia berkata jelek, kita berkata bagus, kita punya kesempatan untuk membalas keburukan dengan sikap yang baik Banyak rahasia Allah Dan dengan dicaci, dengan kata-kata yang melukai bisa gugur dosa kita Dengan dicaci, kita bisa evaluasi diri Banyak karunia Allah yang ada dalam episode dicaci Yang membuat kita sakit hati karena kita tidak mensyukuri episode ini kita merasa mulia, merasa terhormat. Akibatnya lebih sibuk balas dendam, tidak menyelesaikan masalah. Punya uang, dikasih uang, Alhamdulillah. ditipu, Alhamdulillah. kecopetan. Alhamdulillah. Oh, kenapa punya uang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah ngasih rezeki supaya kita bisa banyak beramal. Tapi kenapa kecopetan? Alhamdulillah. Ya sederhananya kita tidak tahu itu uang bisa membawa maslahat atau tidak. Mungkin uang yang kita miliki ini yang membuat jadi jalan kita tergelincir berbuat maksiat. Tidak punya uang susah ke warnet. Punya uang bisa hilang tuh tahajud dihilangkan uang. Atau Allah mau melipat gandakan rezeki kalau kita sabar. Tapi ah, uang saya habis nanti ada lagi. Ya sudah sering tidak punya uang masih hidup masih, masih makan masih. ada lagi rezekinya ya jangan terkunci tapi dompet saya hilang itu ciri-ciri mau punya dompet baru ya benar Alhamdulillah sing tenang sabar jangan-jangan kita pernah enggak enggak mau bayar zakat jarang sodako pokoknya dalam hilang uang pasti ada kebaikan Aduh saya ditipu, ah. ini uang hasil keringat jeripaya berpuluh tahun sehingga saya pensiun. Inilah uang yang saya siapkan untuk masa akhir saya untuk nyekolahkan anak. Kenapa saya ketipu pada uang cuma segitu-gitunya? Apa salah saya? Mungkin tidak pernah nipu orang, tapi orang tua punya dosa menuhankan tabungan. Jadi merasa tabungan inilah yang menyelamatkan Tabungan inilah yang mencukupi Tabungan inilah yang bisa menjaga keturunan Allah tahu isi hati hambanya Maka ditipulah Gak apa ditipu Yang penting jangan nipu Lalu gimana dong yang nipu Ya boleh dilaporkan Boleh dikejar Tapi harus ada sesuatu yang lebih besar Yaitu perubahan diri kita karena ditipu jadi bukan hanya mikirin penipu, tapi pikirkanlah hikmah dari tertipu ini. Jelas? Ya. Punya uang? Alhamdulillah. Tidak punya uang? Alhamdulillah. Tertipu? Amin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasangannya, alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat jodoh? Alhamdulillah jodohnya calonnya batal. Bagaimana? Alhamdulillah. Tahu-tahu calonnya nikah sama teman kita. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat jodoh berarti sudah episodenya diberi pasangan babak baru di dalam mengabdi ke Allah. Mau menikah tidak jadi bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya juga bukan jodohnya. Kalau bukan jodohnya, pasti enggak jodoh. Tapi, A, dia sudah berjanji kepada saya. Tidak ngepek. Ketentuan Allah mah pasti terjadi. Tapi surat undangan sudah dibuat. Tinggal buat aja surat pembatalan undangan. Ya. Gimana, A? Memangnya yakin. Yang diminati itu yang terbaik. Bukankah kita selalu minta ke Allah Robbana Hablana Min Azwadina Waduriyatina Kurrota Ayun Wajalna Lillmutakina Imamah? Minta pendamping hidup yang bisa menjadi penyejuk mata, penantram jiwa yang jadi anutan bagi orang taqwa. Nah, yang kita cintai ini belum tentu yang paling baik menurut Allah untuk kita. Benar? Makanya adik-adik kalau nanti mau nikah Jangan terlalu ngebet Biasa-biasa aja istiqoro Kalau baik ayo Kalau enggak baik Tapi ah kenapa ada yang patah hati Kok sampai ngejeduk-jedukan kepala ke tembok Dia mau bunuh diri Nah dia sudah menuhankan yang dicintainya Tidak boleh Kalau sudah terlalu mencintai orang Sehingga mendominasi hati Allah enggak suka Makanya kalau dipisahkan lukanya luar biasa. Nih, cinta keselain Allah seperti megang kawat berduri. Cinta dunia, cinta pangkat, cinta jabatan. Giliran diambil, oh, lukanya luar biasa. Benar? Karena dia megangnya luar biasa. Tapi kalau nggak dipegang, diambil, ya gampang saja. Makanya mencintai dunia, harta, benda, diri, orang gak boleh sampai mengganggin Allah saja yang dipegang di hati ini ya kalau gak lukanya lama perihnya lama ada orang sampai putus asa itu pasti menuhankan makhluk karena kalau menuhankan Allah ya namanya juga bukan jodoh saya pasti gak jadi Masya Allah jelas adek-adek? mudah-mudahan kita sekarang bisa bersyukur kepada Allah tidak hanya pada satu yang cocok tapi yang tidak cocok dengan keinginan kita juga kita syukuri sepanjang bukan maksiat ya jadi tidak boleh Alhamdulillah saya mencuri lancar Alhamdulillah saya menyontek enggak ada yang tahu itu maksiat semua maksiat adalah amal yang dibenci oleh Allah Bukan disyukuri tapi ditobati Tapi setiap ketentuan Allah untuk kita Apapun yang terjadi syukuri Walaupun berseberangan dengan yang kita inginkan Karena boleh jadi yang kita inginkan Buruk menurut Allah Dan yang tidak kita sukai itulah yang terbaik menurut Allah Maka Alhamdulillah hala kulliha Dalam segala keadaan memuji Allah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatihi Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayu, Ya Qayum Golongkan kami menjadi orang yang selalu Selalu bisa merasakan bahwa semua karunia ini hanya datang darimu Golongkan kami menjadi ahli syukuri Allah Terhadap sehalus apapun pemberian darimu Ketenggelamkan kami dalam samudra syukur ya Allah Sehingga tiada yang kami lihat Selain indahnya perbuatanmu Sempurnanya karuniamu Melimpahnya pemberianmu Ya Allah Jangan ada selintas pun di hati ini kecewa terhadapmu Jadikan hati ini selalu syukur Syukur yang tiada bertepik bahagiakan hidup kami dengan penuh rasa syukur indahkan akhlak kami sebagai ahli syukur dan limpahi kami dengan karuniamu ya Allah sebagai ahli syukur padamu kami berlindung kepadamu dari kufur nikmat ya Allah Robbana taqabal minna ya Allah innaka anta samiul alim watub alaina innaka anta tawabur rahim Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabann. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun. wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa bersyukur dalam keadaan sulit bukan berarti tidak menyempurnakan ikhtiar. Menyempurnakan ihtiyar adalah bagian dari syukur Sebagaimana mengamalkan ilmu Bagian dari syukur kita memiliki ilmu Mudah-mudahan kita bisa melihat semua karunia hanya datang dari Allah Kita ucapkan Alhamdulillah Kita bersyukur kepada orang yang menjadi jalan nikmat Dan kita gunakan semua nikmat untuk mengabdi kepada pemberinya Itulah ahli syukur